Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mau nanya bu ya, anak saya itu usahanya nyupir angkot, terus sering ada barang orang ketinggalan, sampai dua minggu, tiga minggu tu, saya nak saya muter-muter, enggak ada yang ambil-ngambil. Itu hubnya gimana bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah seseorang menemukan barang ini bukan terbatas kepada yang namanya sopir, siapapun yang menemukan barang, pokoknya gini loh wahai hamba Allah jangan tamak dengan sesuatu yang bukan miliknya polpen jatuh bukan milik kita, sudah jangan terpesona dan jangan pengin. cuma na'udu ada orang tangan usil biarpun sudah ada pemilik yang masih ada pengin itu adalah nasib nasib busuk, nasib buruk nasib hina, ada orang penasaran, kalau tidak ngambil tidak hina padahal di rumah punya ini. memang dicatat oleh Allah sebagai hamba yang sengsara kalau gak ngambil gak enak bukan saja gak punya duit ada duit tapi ada penyakit kalau dalam dunia psikologi katanya penyakit gini ya ndak itu gak punya iman sudah selesai imannya keropos itu ngambil barangnya orang nah, ini karena ada orang gatel kalau gak ngambil gatel gak ambil oh, kan sudah tahu ini haram ini dosa selesai jadi ada orang punya kebiasaan ngam, ngambil. Makanya dari kecil harus anak kita-anak kita latih. Jangan mengambil. Biarpun itu tidak ada pemiliknya. Jangan sampai kita ajari. Ambil nak, gak ada pemiliknya. Justru sebaliknya, mau diambil. Nak, pemilik siapa itu. Gak ada yang punya. Ada yang punya, cuman yang punya lagi tidak tahu. Dia jatuh sayang, tinggalin-tinggalin. Tidak diambil. Biasakan anak kita semacam itu, selagi bukan miliknya tidak boleh diambil Kalau kita ajarin, nak ambil, nak gak ada yang punya, oh gitu ya, selagi gak ada punya boleh diambil Tak taunya di pinggir jalan ada ini, oh kelihatan ini gak ada yang punya, diambil nanti Ya itu pencurikan dari situ Kemudian, di saat menemukan sesuatu yang ada di lingkungan kita Di jalan dan sebagainya, nemu Nemukan barang ternyata di dalam islam ada hukumnya, kalau kita menemukan sesuatu termasuk di mobil kita pasti miliknya orang karena bukan milik kita, karena mobil kita keluar masuk orang di situ. maka bagaimana caranya, jika itu barang sepele barang sepele kayak pulpen, pokoknya yang sekiranya jika hilang itu yang kehilangan tidak terlalu mencari namanya barang sepele kalau emas satu on sepele tidak pastenjerit ya jadi barang sepele pokoknya barang sepele intinya gak usah usangukur orang ibu saja kalau hilang sekarang itu duit seribu sepele kayaknya nggak usah bingung di mereka paling seribu lima ribu aja sepele kayaknya paling lihatnya gini mana ya jadi kalau barang sepele itu cukup kita umumkan di tempat umumnya orang bakal mencarinya misalnya di sini menemukan duit lima ribu atau pulpen. Umumkan Ibu teriak-teriak. Ini pulpen siapa? Pulpen siapa? Pulpen siapa? Pulpen siapa? sampai Selesai bubarnya perkumpulan tersebut, enggak ada yang punya, boleh dibakat. Tapi setelah diumum, kalau belum mengumumkan pakai haram, gosop. Itu kalau barang tidak berharga. Tapi kalau barang berharga ibu, enggak tahu yang ditemukan anak tadi, jangan jangan, jangan anting, jangan jangan kalung. Tahu. Pokoknya kalau barangnya berharga yang bakal dicari oleh orangnya, maka caranya adalah diumumkan selama satu tahun. Sebagian ulama mengatakan dua tahun. Cuma cara mengumumkannya, setiap hari gembar gembor siapa kehilangan kalung sambil yopir, siapa kehilangan calung, kalung, kalung, setiap hari di minggu pertama, seminggu berturut-turut setelah seminggu berturut-turut, baru seminggu sekali di bulan pertama setiap hari Jumat Di mana tempat mengumumkannya? di tempat keremen, di pasar, sama di depan masjid, bukan di dalam masjid karena di depan masjid orang sholat Jum. Jumat di pasar orang belanja, maka diumumkan ibu nongkrong di sana. siapa yang kehilangan kalung nih? gak ada yang ngambil di masjid sana nih jadi setiap hari dalam minggu pertama setiap minggu di bulan pertama baru setelah itu setiap bulan Sampai genap satu tahun terakhir diumumkan di waktu hari raya Idul Fitri itu. Di mana? Di Jabana atau di tempat sholat hari raya. Diumumkan. Siapa yang kehilangan emas nih? Nah ini. Kalau tidak ada yang mengambil. Maka ibu boleh pakai. Boleh Pak? Pakai ibahah. Bukan temlik. Diperkenankan untuk sebagian mengatakan boleh dibiliki. Tapi yang benar adalah boleh engkau gunakan. Sam, dijual boleh. Dimakan juga Bo. Boleh. Tapi sudah di... Diumumkan, naik. Kalau tidak diumumkan, haram. Sudah diumumkan, ternyata tidak ada mengambil, maka boleh kita ambil. Kalau ternyata nanti yang punya datang, ganti. Hmm. Karena bukan milikmu, namanya ibadat. Ya, seperti itu. Maka yang jangan biasa tamak. Sekarang, naudzubillah, iman atau kurang pendidikan, sampai suatu ketika kita melihat kecelakaan di pantura sana, ada susu endobi berantong, eh, kayak rizki nomplok So, kampung datang rizki, rizki. Sevrol nanti orang kena musibah malah diambil. Kiki, Allahu Akbar. Ada orang jatuh ada yang dompet diambil. Subhanallah penjahat paling jahat sudah orang tertimpa musibah. Nabiullah dan itu juga dulu jahatnya sederhana. Orang sakit mesia perlu ditolong orang tak berani tolong lihat dompetnya. diambil dompetnya. Ada ini itulah kalau sudah namanya manusia dipilih oleh Allah menjadi manusia hina kejahatan pun orang berakal bingung kok bisa berbuat jahat kayak begitu sudah terkapar mau mati itu masih ingat sempat ngambil dompetnya ada truk tabraan membawa barang dagangan baru belanja di pleret waktu itu kalau gak salah ceritanya itu kuenya tuh habis sama orang ada yang bawa renteng sampai tak pikir ada orang kalungan susu wah di mana kalungan apa susu setan itu Lari ini, ini. Oh, Ada bagi-bagi bukan Tadi ada kecelakaan tak Ya Allah Ini pendidikannya di mana Haram ibu, Haram Tidak boleh itu Gimana kita ngembalikannya Orang kena musibah itu Makanya perlu dididik anak-anak kita Selagi bukan miliknya adalah Tidak boleh pakai Sandal orang lain gosok Pokoknya jangan Baju orang lain Tidak Milikmu sendirina. Jangan sampai anak kita masuk ke pencurian Atau mengambil haknya orang lain Baik